Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala ala sahbihi ajma'in Amma ba'am Sebelum kita Memulai kepada materi Mungkin ada Sedikit yang harus dikoreksi dari Perkenalan dari Ustaz Rajendra yang benar adalah saat ini masih Menunggu surat keterangan lulus Jadi belum doktor Mohon doanya semoga Dilancarkan Topik kita Pagi ini adalah Sebuah, pot, sebuah topik yang sangat penting Yang Topik ini Banyak orang mengalami kesalahan dalam memahaminya Baik itu orang belum ngaji Ataupun yang sudah cukup lama ngaji Oleh karena itu kami merasa sangat perlu untuk membawakan topik ini ya Karena memahami topik ini, dengan memahami topik ini itu bisa mempengaruhi bagaimana kita belajar agama, terutama ilmu fikih kedepannya. Ya. Nabi Muhammad SAW, ma'ir dillah <tuh> bi khairan, fakihu fitin. Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya pemahaman tentang agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkannya agama Dan diantara cara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman agama kepada seseorang Adalah ketika dia rajin menimba ilmu Ketika dia rajin menuntut ilmu syari'. Walaupun Saat itu di benaknya Dia tidak sedang memiliki pertanyaan Tentang Tentang agama Ya Kan sering ketika kita misalnya terbersit Pertanyaan dalam masalah agama Ada pertanyaan nah Baru kepikiran untuk Untuk apa Kita harus terus menimba ilmu syari Karena apa Karena bisa jadi, ketika kita harus istiqamah, menimba ilmu syar'i, Allah subhanahu wa ta'ala bukakan kepada kita pintu ilmu, sehingga kita mengetahui yang selama ini kita tidak kepikiran, Allah berikan kepada kita pemahaman. Dan yang lebih penting lagi, jika seandainya ada sesuatu yang selama ini kita salah, namun kita merasa itu benar, akan tetapi karena kita istiqamah untuk menimba ilmu syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita, Pemahaman yang benar Ya Jadi Mayurizillahi bi khairan Yufakki fiti Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaki kebaikan Untuknya Maka Allah Berikan kepada dia Pemahaman Allah kan, Ya Memahamkan dia agama Maka kita ulangi Cara Untuk kita Bisa termasuk ke dalam orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk kita, untuk mereka ya. Cara kita adalah supaya menjadi bagian dari mereka adalah kita istiqomah menimbang ilmu syar'i. Haruskah kita bermadzhab? Apa jawabannya? Kalau jawabannya sudah benar semua, kita selesai. Subhanaka Allahumma wa biha santana. Haruskah kita bermadzhab? Ada yang mau jawab? Ya Apa itu mazhab? Apa mazhab yang banyak di Indonesia? Mazhab Syafi'i. Baik, apa itu mazhab? Siapa itu Imam Syafi'i? atau pertanyaannya di mana abad keberapa hijriah nah. Imam Syafi'i hidup? Imam Bukhari mana? Iya dua sampai tiga hijriah sekitar itu. Iya. Jadi topik kita pagi ini adalah haruskah kita berma'fūhah? Manusia dalam pemahaman yang terhadap ilmu agama Secara garis besar terbagi menjadi Dua kategori Al-Mustahid Wal-Muqallid Yang pertama Mustahid Yang kedua Muqallid ya. Ini sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW Ketika beliau bersabda Anasumadil, pilihan kau dalam jahiliyah, pilihan kau dalam Islam, jika fakihu. Manusia seperti barang tambang. Yang terbaik di antara mereka ketika zaman jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka ketika sudah masuk Islam. Jika mereka paham agama, maka yang harus kita fokuskan dari nabi dan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam annasu maadin manusia seperti barang tambang ada barang tambang yang berupa emas ada barang tambang yang berupa apa contohnya Hah? batu ada lain yang berupa apa contohnya lain apa minyak <laughs> ya barang tambang bervariasi dan bervariasi kegunaannya dan bervariasi bentuknya barang tambang ya Nabi Muhammad SAW mengkiaskan manusia dengan barang tambang barang tambang itu ada ya jika kita membanding-bandingkan antara barang tambang maka ada barang tambang yang cocok untuk kegunaan tertentu dia paling bagus untuk sebuah kegunaan tertentu namun tidak cocok untuk kegunaan yang lain ya contohnya misalnya ada material yang yang ada barang tambang yang dia cocok untuk menghantarkan listrik namun tidak cocok untuk menjadi benda mulia seperti emas misalnya iya kan ada yang e, bentuknya Indah seperti permata Ada yang bentuknya Amburadun namun dia memiliki karakteristiknya sendiri Maka Manusia berbeda-beda Ya Allah subhanahu wa ta'ala Telah bukakan Pintu untuk mereka masing-masing untuk Berkiprah, berkontribusi terhadap agama Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Dari segi harta Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dari segi ilmu namun tidak dari segi harta Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ya, Dengan tenaga Namun tidak dari sisi, dari sisi ilmu Demikian seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagikan ya Keutamaan kepada Orang-orang yang berbeda-beda Maka diantara Keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia Adalah keutamaan ilmu Keutamaan untuk memahami Hal-hal yang دقیق, hal-hal yang jelimet dari ilmu sahih yang itu tidak hukumnya tidak fardu ain untuk di, dipelajari oleh semua kaum muslimin. Ya. Mereka lah para mustahid. Dan sebelum kita lanjut, bagaimana cara untuk menjadi mustahid? Cara untuk menjadi mustahid ya, Untuk menyemangati kita Karena perlu kita tegaskan ya, Bahwa Kita semua berpeluang Untuk menjadi seorang mustahid ya, Ini perlu kita tegaskan Kita semua berpeluang untuk menjadi seorang mustahid Namun Ada dua hal yang harus kita tempuh. Yang pertama Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sejauh kita bisa memahami ilmu agama ditentukan ya semuanya berdasarkan apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkannya sebagaimana berkata ulama kadar seseorang bisa memahami sesuatu tergantung dari keikhlasannya, tergantung dari niatnya. Mengapa? Karena Allah SWT tidak akan memberikan keutamaan kepada seseorang keutamaan yang tinggi. Keutamaan yang lebih dari keutamaan duniawi. Allah SWT tidak akan memberikan keutamaan yang tinggi tersebut kepada orang yang niatnya dipenuhi oleh niat yang buruk. Allah SWT tidak akan memberikan keutamaan kepada seseorang untuk menolong agamanya. Yaitu berupa ilmu agama, berupa ilmu syari' yang mulia. Kepada seseorang yang Su Yang buruk ya, Jadi yang pertama adalah Kita harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu SWT Dan Allah telah Bisa mencabut keutamaan itu Kapanpun Yang dia kehendaki jika kita Mengubah Niat kita yang awalnya lurus Menjadi niat yang Yang buruk Al-Fatihah Al-Fatihah Cara yang kedua untuk menjadi seorang mustahil adalah Metode belajar yang benar ya. Jadi Tujuan akhir dari topik ini Sebagaimana yang kita sebutkan tadi Dengan memahami topik ini Haruskah aku bermadhab Kita bisa memahami Cara belajar yang benar Dari ilmu syari, terutama Ilmu-ilmu ya, yang Daki, yang yang susah dari ilmu syar'i seperti usul fiqh usul hadis, usul tafsir dan seterusnya. Maka mengetahui tata cara belajar yang benar dari ilmu syar'i adalah modal yang dipetuk yang diperlukan, modal kedua yang diperlukan untuk menjadi seorang mustahid. Yang membedakan antara dua orang Yang membedakan antara ya, Dua orang Bukan hanya Kalau kata orang, kemampuan kognitif Bukan hanya kecerdasan Namun ditentukan oleh Cara belajar Dua orang yang sama Dengan kemampuan kognitif yang sama ya, Kecerdasan yang sama ini, Kasarnya begitu Namun Cara belajarnya yang satu berbeda dengan yang lain sedikit saja, kalau itu dia istiqomah, ya satu bulan dengan cara belajar yang berbeda walaupun sedikit, misalnya yang orang pertama bangun setengah jam lebih awal sebelum subuh daripada yang satunya untuk memurolja ilmu yang dia dapatkan hari sebelumnya, cuma setengah saat, setengah jam. Namun jika dia istiqomah satu bulan dia lakukan itu. 6 bulan dia lakukan itu, 1 tahun dia lakukan itu Kira-kira Hasilnya nanti setelah 1 tahun Mana yang lebih bagus Pasti orang yang pertama ini Bisa mengungguli yang yang kedua Bagaimana dengan 2 tahun 10 tahun Itu bisa membuat perbedaan Yang satu menjadi seorang mustahid, yang satu Yang satu tidak Yang satu bisa menjadi seorang ulama, yang satu Tidak, yang satu bisa menjadi seorang ustad Yang satu tidak Semua itu ditentukan oleh Ya. Yang pertama tadi niat dan keikhlasan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara belajar. cara belajar yang benar. Ya. Maka kalau kita kembali kepada kategori manusia dalam masalah ijtihad, manusia terbagi menjadi dua, mustahid dan muqallid. Apa itu mustahid? Mustahid adalah seseorang yang Bisa mengambil hukum Apakah itu wajib Apakah itu sunnah Apakah itu mubah Apakah itu makruh Apakah itu haram Langsung dari dalil-dalil Quran dan sunnah Dan dalil-dalil lainnya seperti Ijma' kiyas ya, Langsung Tanpa Mengikuti orang lain Ketika misalnya ada permasalahan Seorang mustahid ini Dia akan langsung mengingat Ayat apa saja Yang berbicara masalah ini Hadis apa saja Yang berbicara masalah ini Kalaupun tidak bisa dia ingat Namun dia sudah memiliki kemampuan untuk Bisa mengambil kitab Namun dia langsung merujuk kepada hadis-hadis yang dibutuhkan Kemudian langsung bisa memahami Apa kandungan dari ayat atau hadis tersebut Dia bisa mengetahui apakah dalam masalah tersebut sudah ada ijma, kesepakatan para ulama mustahil. Ijma adalah kesepakatan ulama mustahil, bukan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Seandainya seluruh kaum muslimin yang awam sepakat atas sesuatu, namun ada satu ulama mustahil bilang ini semua salah, orang-orang semuanya salah, yang benar ini. Maka kesepakatan orang-orang yang banyak tersebut itu bukan ijma karena ijma yang menjadi hukum ya hukum yang utama dari ilmu syariah ada empat Al-Qur'an, As-Sunnah yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma, kemudian kias Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mustahid yang ada di zaman ini walaupun tempat mereka berbeda-beda. Dan yang namanya kesepakatan ini tidak harus mereka saling berkumpul rapat konferensi pertemuan ulama se Asia Pasifik tidak seperti itu yang dimaksud kesepakatan di sini ya. sebagaimana disebutkan secara panjang lebar di kitab Ulumustafa karya al Imam al Ghazali syafi yang dimaksud kesepakatan di sini adalah ketika masing-masing dari ulama mustahil tersebut dalam satu permasalahan, ketika masing-masingnya memikir, ya berpikir tentang masalah tersebut, masing-masing tidak saling ya berhubungan. Kemudian dia me me melihat ya, ayat, melihat hadis, melihat dalil-dalil. Kemudian dia menyimpulkan hukumnya wajib misalnya. Ketika masing-masing dari mereka mengatakan wajib. Dan kita tidak mengetahui ada satu ulama mustahid Di zaman ini yang mengatakan Sundah misalnya Maka itulah ijma' Walaupun masing-masing dari ulama mustahid tersebut Tidak saling berkumpul untuk Berdiskusi Paham ya Itu yang disebut Ijma' Ijma' Maka Itulah seorang mustahid Mustahid adalah seorang yang bisa mengambil hukum langsung dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Dia tidak membutuhkan ya, perkataan mustahid lain. Misalnya, dia tidak membutuhkan perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dia membutuhkan ketika masih belajar sebelumnya. Karena apa? Karena semua orang terlahir ya, tidak mengetahui ilmu. Dia harus, dia juga orang orang biasa awalnya. Dia memulai mempelajari ilmu syar'i sama seperti kita. Dia belajar perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi dan seterusnya dan seterusnya dia menaiki tangga ilmu sampai ketika dia memiliki skill atau kemampuan untuk memahami ayat dan hadis dan ijma' dan qiyas langsung dari sumbernya tanpa harus ya mengikuti ya, ulama lain maka istilah dia disebut mustahid. Inilah mustahid. Dan level mustahid sebagaimana kita telah singgung sebelumnya adalah fadlum minallah, adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa namun semuanya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Apakah menjadi mustahid atau menjadi e, Tidak bisa menjadi mustahid Maka itu adalah bukan Bukan tujuan utama itu hanyalah Wasilah ya. Namun kita harus semangat untuk Menimba ilmu syari ya, Tidak peduli hasil akhirnya Apakah menjadi mustahid, apakah tidak menjadi mustahid Apakah menjadi ulama kibar Ustadz kibar dan seterusnya Lupakan itu semua Kita fokus kepada Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala Mempelajari ilmu syar'i Dan mendakwahkannya, mengajarkannya Maka itulah tingkatan yang pertama Kemudian tingkatan yang kedua adalah Al-Muqallid Yaitu orang yang mengikuti orang lain dalam menentukan hukum Dia tidak bisa membaca langsung dari ayat atau menarik hukum langsung dari ayat atau hadis Dia tidak bisa Dia tidak mengetahui mana Apakah ada ijma' dalam masalah itu Atau tidak, dia belum tahu Dia belum memiliki kemampuan Untuk bisa melakukan kias Karena banyak orang yang Melakukan kias, namun ternyata itu adalah Kias fasid, kias yang salah Kias yang rusak Menganalogikan dua hal Yang tidak bisa dianalogikan Ini bahaya gitu kan Maka Ketika dia masih dalam level itu, maka dia adalah seorang mukolin. Ya. Dengan catatan orang yang dia ikuti tersebut perkataannya sendiri bukan dalil. Ya. Kami ulangi, mukolin adalah seseorang yang mengikuti orang lain, yang mengikuti perkataan orang lain, di mana perkataan orang lain tersebut bukanlah dalil maka orang yang mengikuti perkataan orang lain, tapi orang lainnya tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan, bukan mukerli. Karena dia langsung mengikuti perkataan Nabi Muhammad SAW. Dia bisa mengambil hukum langsung dari hadis Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya ketika, perkataan orang lain tersebut ya muqallid adalah seseorang yang mengikuti perkataan orang lain dalam menentukan hukum dalam mengetahui hukum kalau perkataan orang lain tersebut adalah ulama yang memiliki ijma tadi ya ulama mustahib misalnya mengikuti ijma memiliki ijma terhadap atas suatu permasalahan misalnya dan dia ikuti itu maka ini bukan muqallid dia adalah mustahib buktinya dia tahu bahawa di situ ada ada ijma mengetahui bahwa di suatu permasalahan ada jemaah itu memiliki ya membutuhkan uh, belajar yang yang keras juga tidak semudah ya tidak semudah yang dibayangkan maka inilah muqallid dan semua orang tidak peduli itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya berasal dari muqallid terlebih dahulu akan tetapi mereka belajar-belajar kemudian Allah Subhanahu wa memberikan mereka keutamaan untuk menjadi mudistahil, ya, dan mereka tidak memiliki, ya, pada awalnya tidak memiliki niatan untuk misalnya perkataan mereka dibukukan, ya, yang membukukan itu adalah murid-muridnya, karena dilihat wah ini sangat bermanfaat untuk belajar, maka harus dibukukan, maka itulah yang terjadi pada imam-imam tersebut, ya, maka. Sekarang bagaimana jika ada sebuah permasalahan? Jika ada sebuah permasalahan fikih misalnya, apakah menyentuh kulit istri tanpa halangan, ya tanpa dihalangi baju misalnya atau kain, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ya, kita tahu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang bilang batalkan, ada yang bilang tidak batal. Ini permasalahan fikih. Dan sekarang kita harus jawab permasalahan fikih ini, batal atau tidak? Atau misalnya makan daging unta, di sini nggak ada unta ini misalnya, jadi contohnya kurang relevan. <gitu> kalau kalau antum umroh kemudian makan daging unta, <gitu> butunya batal atau tidak? Ya, maka. Kalau ada permasalahan seperti ini, mustahid, seorang mustahid dia langsung mengambil hukum langsung dari ayat, hadis, ijma, dan kias Ini yang mereka kerjakan. Ya, mereka mengetahui ayat apa saja yang menyebutkan dalam masalah tersebut. Ya, wa ikut mardah, aw ala safarina wa jaa'a ahadukum minal ghaid, Allah wastu min nisaa', fala tajiduma fa ta'ammuu sa'idan tayyiban. atau menyentuh perempuan. Ya di situ ya ayatnya. Salah satu ayat yang menyebutkan masalah ini. Maka eh, kemudian dia berusaha mengingat hadis apa saja yang atau berusaha meneliti mencari hadis apa saja yang menyebutkan masalah tersebut. Misalnya, assalamu alaikum ya kulitnya bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW langsung sholat tanpa mengambil itu. Ya. Akan tetapi tidak hanya itu. Mustahid bisa menggabungkan antara dalil yang banyak ya, karena dalam setiap permasalahan bisa jadi ayat yang yang membahas tentang masalah itu banyak, hadis yang membahas tentang masalah itu banyak. Kalau misalnya kesimpulan hukumnya secara sekilas itu secara sekilas memberikan kesimpulan hukum yang sama, maka itu gampang. Namun kenyataannya praktiknya tidak. Secara sekilas kalau kita baca secara sekilas maka dalil-dalil yang banyak tersebut secara sekilas ya, tanpa memakai ilmu hanya baca teksnya saja semua orang bisa baca ayat atau minimal terjemahan ayat, begitu kan? Semua orang bisa membaca hadis atau minimal terjemahan hadis. Kalau hanya dibaca saja secara sekilas Dalil-dalil yang banyak tersebut Biasanya memberikan kesimpulan Yang Berbeda Atau bahkan bertentangan Seperti dua dalil yang kita sebutkan barusan Apa? Di ayat disebutkan Nisa", Menyentuh wanita Membatalkan wuh. Kemudian hadisnya Kulit Aisyah radhiyallahu anha bertentangan eh, berbersentuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung langsung salam secara sekilas bertentangan atau tidak bertentangan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah bertentangan. Terlihat bertentangan karena kita belum belajar. Ya. Terlihat bertentangan karena kita belum belajar. Nah. Ketika kita sudah belajar kemudian mencapai derajat mustahid, seorang mustahid bisa mengetahui ya, apa yang dimaksud sebenarnya dari menyentuh wanita. Apa yang dimaksud sebenarnya dari kulit Aisyah radhiyallahu berbersentuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud? Itu adalah ya yang dibahas oleh seorang mujtahid. Maka Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat apa? Menyentuh kulit wanita, misalnya kulit istri gitu ya. Menyentuh kulit wanita lain juga bisa membatalkan, namun tentunya haram gitu kan. Ya. Namun sama-sama membatalkan. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat batal tentunya. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak batal. Mengapa? Karena Mustahid yang satu yaitu Imam Syafi'i, rahimahullah, beliau memahami ayat sesuai makna zahirnya, yaitu menyentuh, makanya batal. Kemudian beliau memahami hadis Aisyah, radhiyallahu anha, beliau memahami ini yang dimaksud bersentuhan, namun ada halangan kain atau baju. Itu yang uh, istihatnya Imam Syafii rahimahullah Akan tetapi Imam Abu Hanifah rahimahullah Beliau berpendapat bahawa ya, Yang dimaksud dari Aulamas kumun Nisa ya, Mengingat orang-orang Arab Sering mengatakan ya, Menggunakan kata menyentuh untuk Memaksudkan jima Maka yang dimaksud di ayat tersebut Itu sebenarnya adalah Jima jadi kalau hanya menyentuh itu tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena ada hadis Aisyah. Dan Imam Abu Hanifah memahami yaitu menyentuh benar-benar menyentuh bukan ada halangan kain atau baju. Kita lihat ada dua masytaiid yang yang berbeda pemahaman sesuai dengan bagaimana mereka ya e, melihat dari dalil-dalil yang lain. Imam Syafi'i lebih mempertahankan kata al-aula masthumunisa lebih dipertahankan untuk bermakna menyentuh sesuai makna aslinya Imam Abu Hanifah lebih memahami ya awla mastumun, aula masthumun al-aula masthumunisa tersebut sebagai ya, makna konotatif yaitu jimak inilah musta mereka Berfikir menentukan hukum sesuai dengan ilmu yang mereka peroleh selama ini Kemudian ketika mereka menentukan hukum, jika seandainya mereka benar, maka mereka diberi dua pahala. Jika seandainya mereka salah, maka mereka diberi satu pahala. Ya. Sebagaimana saudara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya hakim-hakim mustahadah, fa'asobah falahu ajron." Jika seorang hakim atau seorang mustahid seorang ulama, ya, beristihad, kemudian mendapatkan pendapat yang benar. Maka dia mendapatkan dua pahala. Sedangkan jika dia ya salah dalam istihadnya, maka dia mendapat falahu ajrun, ajrun wahid, yaitu satu pahala. Maka hadis ini menunjukkan bahawa dalam setiap perbedaan pendapat di kalangan ulama pun ya, maka hanya ada satu pendapat yang benar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Barang siapa yang beristihad, ulama yang beristihad kemudian benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Maka ini berarti sebenarnya pendapat yang benar di sisi Allah, pendapat yang diridhoi, bukan diridhoi, apa ya? Pendapat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu SWT bahawa itu adalah pendapat yang benar, itu hanya satu. Namun, karena Allah Subhanahu SWT memasukkan aspek ya istihadiyah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang yang sempurna yang tidak menjadikan dalil-dalil tersebut menjadi terang benderang. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian masalah dalilnya terang benderang dan Allah jadikan sebagian masalah lainnya Allah jadikan dalilnya tidak terang benderang ya. Harus butuh belajar keras sehingga bisa untuk menjadi mustahid dulu untuk bisa memahami dalil-dalil tersebut. Ya, itu ada hikmahnya. Hikmahnya diantaranya yang paling jelas adalah terusnya riset, ya, penelitian al-bahas, al-buhus, ya, penelitian di agama ini. Ya, orang-orang penuntut ilmu, ya, santri, mereka terus semangat untuk menimba ilmu syari. Kenapa? Karena ingin memahami apa sih sebenarnya ini dalam permasalahan ini mana sih yang benar pendapat imam syafi'i atau pendapat imam abu hanifah mereka insya allah sudah mendapatkan pahala yang yang benar dapat dua yang yang salah dapat satu alhamdulillah namun bagaimana dengan saya gitu kan nah, kita harus semangat, saya harus semangat untuk bisa memahami juga ini Yang adalah diantara hikmahnya hikmahnya adalah penelitian di dalam agama ini terus berjalan. Orang-orang terus haus untuk menimba ilmu syar'i. Ya. Maka bayangkan kalau misalnya seluruh permasalahan agama Islam dalilnya terang benderang. Coba bayangkan. Apakah menyentuh kulit istri batalkan wudu? Ah, dalilnya terang sudah selesai. Apakah makan daging unta batalkan wudu? Dalilnya selesai. Apakah ini riba? Dalilnya selesai. Apakah ini Omrohnya batal atau hajinya batal dalilnya sudah jelas semua. Tinggal tinggal googling <laughs> Tidak ada lagi orang ya semangat untuk menimba ilmu syar'i secara sungguh-sungguh. Ya. Maka ini harus disyukuri. Karena banyak orang yang ketika dihadapkan pada permasalahan ini, kenapa kok masalahnya jadi rumit sekali? Bahkan ada ulama berbeda-beda dan sebagainya. Justru ada hikmahnya di sini, ya. Yang secara sekilas kita kita lihat itu membingungkan, namun ternyata hikmahnya sangat sangat besar. Tapi, namun bagaimana dengan mukallib? Kalau itu mustahil, bagaimana dengan mukallib? Bagaimana dengan kita kita? Ya, mukallib mereka wajib untuk belajar mengikuti pendapat ulama mustahil, wajib. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fas'alu ala zikri Fas Ikuntum la ta'lamun ta Bertanyalah kepada ahli ilmu Jika engkau Tidak mengetahui Ya Bertanyalah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Kepada kita yang tidak mengetahui Bagaimana Mengambil hukum langsung Dari dalil-dalil Untuk bertanya Ketika kita sudah bertanya Maka kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Sekarang tinggal bagaimana cara metodologi untuk bertanya ya, Bagaimana cara bertanya Cara bertanya Kalau misalnya kita adalah seorang penuntut ilmu yang Yang menuntut ilmu syar'i secara teratur Secara sistematis Belajar bahasa Arab kemudian dilanjutkan belajar baca kitab Arab gundul. Kemudian mempelajari e, ilmu fikih dari dasar, mempelajari ilmu usul fikih dari dasar, hadis dari dasar, tafsir dari dasar dan seterusnya. Maka cara bertanya yang tepat adalah dengan ya fokus pada satu mazhab tertentu. Bukan untuk fanatik Namun dalam rangka untuk Supaya belajarnya teratur nah. Jadi Jangan dipahami bahwa Bermadhab Itu Harus fanatik Pokoknya setiap permasalahan harus Mengikuti pendapat Di mazhab itu terus Ini salah Ya Walaupun memang ada pendapat ulama Yang berpendapat demikian Namun pendapat yang kuat Adalah Bermazhab itu adalah Dalam rangka ketika kita Belajar supaya Belajar kita itu teratur Supaya gak Kecampur-campur antara kaidahnya Imam Syafi'i Atau kaidahnya Imam Abu Hanifah ya. Antonio. Imam Abu Hanifah kalau misalnya ada seseorang rawi meriwayatkan hadis dia meriwayatkan hadis kemudian prakteknya dia menyelisihin hadis yang dia riwayatkan. Nah, ada seorang rawi ini terjadi oleh karena itu dibahas oleh para ulama. Ada seorang rawi dia meriwayatkan hadis isinya A misalnya Namun ketika dia melakukan amalan pada prakteknya, dia malah melakukan sesuatu yang bertentangan atau berbeda dengan isi hadis yang dia riwayatkan sendiri. Maka mana yang harus dipilih? Hadis yang dia riwayatkan atau amalan yang dia lakukan? Ya kan? Mana yang harus dipilih? Kalau milih hadis yang diriwayatkan bisa jadi pas dia meriwayatkan hadis dia lupa, buktinya waktu mengamalkan dia melakukan yang berbeda. Kalau kita memilih amalan yang dia lakukan dan tidak mengambil hadis yang dia riwayatkan, ya bisa jadi itu karena dia lupa hadis yang dia riwayatkan, <tuh> atau bisa jadi. Itu adalah keterbatasan dia sebagai manusia. Dia katakan di hadisnya haram tapi ternyata dia lakukan. Bisa jadi karena ini keterbatasan manusia. Semua manusia, kulubanie adam, khotok. Semua anak adam itu sering melakukan kesalahan. Maka mana yang harus dipilih? Abu Hanifah memilih, ya, membuang hadisnya. Pilih amalan. Mau syafi'i memilih ambil hadisnya, lupakan amalannya. Mau oh, jelas-jelas yang hadis yang diraikkan, dia, dia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia disebarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya yang lebih, yang lebih diseriusi gitu ya hadisnya. Namun nabi Hanifah beristighfar, ber, ber, Enggak sebaliknya. Jadi supaya belajar kita teratur, kita harus disiplin dulu terhadap satu guru. Nah, maksudnya misalnya mazhab Syafi'i dulu. Supaya dalam satu masalah kita ketika melihat hadis kemudian terjadi permasalahan kejadian itu tadi, ya hadis diriwayatkan oleh rawi, kemudian rawinya beramal berbeda dengan hadis yang diriwayatkan. Oh, berarti masalah ini, dalam masalah ini kita ambil hadis. Nanti dalam masalah lain ketemu kejadian yang sama, kita harus ambil yang mana? Hadis. Ketemu masalah yang lain, kita ambil yang mana? Hadis. Itu seterusnya. Supaya belajar kita teratur dan mudah. Coba bayangkan kalau misalnya kita belajar fikih secara sistematik namun tidak melalui jalur mazhab. Apa konsekuensinya? Dalam satu masalah dia mengambil ya. Misalnya cara belajar misalnya ini cara belajar googling misalnya. <laughs> cara belajar menggoogling, ya, satu masalah nggak tahu googling. Nah, ketemunya pas saat itu dapat artikel yang menjelaskan ya, hukumnya a. Misalnya, ternyata di, setelah dibaca dalil-dalilnya, oh karena dia mengambil hadis, bukan mengambil amalan syarwi. kemudian ketemu 3 bulan berikutnya ketemu masalah lain, ya. Kemudian googling lagi ketemu artikel yang bahas, eh ternyata penulis artikelnya menggunakan kaidah mengambil amalan syarwi bukan matan hadisnya, bukan isi hadisnya. Nah ini apa namanya? Ini namanya campur aduk, kontradiksi. Ya, tidak baik untuk pemula. Campur aduk tidak baik untuk pemula. Maka Cara yang benar untuk belajar fikih secara teratur Dan itulah cara yang tepuk oleh seluruh ulama Sehingga mereka bisa mencapai derajat istihad dengan mudah Biiznillah Adalah Dengan ya, Belajar fikih dengan menggunakan satu kurikulum terlebih dahulu Jadi mazhab itu gak ada bedanya dengan kurikulum ya. Kita belajar dengan kurikulum Satu kurikulum dulu supaya gak bingung supaya nggak bingung sehingga karena lebih mudah karena nggak bingung sehingga mudah bismillah untuk mempelajarinya mudah untuk mencapai atas dibandingkan orang yang tidak belajar fikih secara menggunakan satu kurikulum dulu namun dia menggunakan ya cara yang campur aduk misalnya seperti googling tadi. Atau misalnya hari ini buka kitab Syafi'i, besok buka kitab Hambali, besok lagi kitab Hanafi. Atau langsung mengambil buku yang di situ disebutkan perbedaan-perbedaan ulama. Pengen cepat gitu ya. <laughs> Pengen cepat. Nah. Terkesannya memang ini memuaskan memang karena langsung bisa dapat ilmu yang banyak, oh ternyata dalam masalah ini ulama beda pendapat pendapat A, pendapat B, pendapat C pendapat A dalilnya ini, 1, 2, 3, 4, 5 pendapat B dalilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendapat C dalilnya 1, 2, 3 kemudian penulis bukunya atau penulis artikelnya kemudian bilang, dalam masalah ini yang lebih kuat adalah pendapat B misalnya. kemudian kita senang gitu kan dalam satu masalah tersebut Wah saya mengetahui tiga pendapat beserta dalil-dalilnya Pendapat yang kuat adalah pendapat B, insyaAllah. Kemudian merasa puas. Pada hakikatnya, dia bukanlah mustahil walaupun dia sudah tahu dalil-dalilnya. Walaupun dia bisa mengatakan, oh pendapat yang kuat adalah B. Dia masih belum mustahil dalam masalah tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya dia ngikut penulis kitab atau penulis artikel. Cara untuk mengetahui apakah seseorang sudah mencapai derajat istihan atau tidak adalah jika di, diajak diskusi oleh orang yang berbeda pendapat. Itu mengapa para ulama zaman dulu ya, mereka sering mereka sering melakukan munadzarah yaitu diskusi. Misalnya Imam Syafi'i berdiskusi dengan murid-murid Imam Abu Hanifah karena Imam Syafi'i tidak sempat ketemu Imam Abu Hanifah hanya sempat bertemu dengan muridnya ya di antara murid-murid Imam Muhammad Abu Hanifah ada dua murid yang yang yang paling uh, menonjol yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Asy'bani. Imam Syafi'i ketemu dengan Muhammad Asy'bani salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Beliau belajar sekaligus diskusi. Yang namanya diskusi keduanya saling mempertahankan pendapat dalam rangka mencari mana yang benar bukan dalam rangka menang-menangan gitu ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan dalam masalah ini saya saya e, memilih menyentuh kulit wanita bantalungnya. Ini dalilnya begini-begini begini-begini. Tentunya tidak sesederhana yang kita sebutkan tadi cuma dua dalil begitu ya. Enggak sesederhana itu tentunya banyak banyak sekali dalil-dalilnya. Kemudian Muhammad Asy-Syaibani membantah, tidak. Ini salah karena begini. Ini salah karena begini. Imam Syafi'i membantah lagi begitu seterusnya. Maka inilah yang disebut kemampuan istihat. Akan tetapi ketika kita membaca artikel, kemudian dalam satu masalah disebutkan pendapat a, pendapat b, pendapat c masing-masing dalilnya, dalilnya, dalilnya, kemudian ya mengatakan bahwa oke okay, eh, pendapat yang terkuat adalah pendapat b karena begini, begini, begini disebutkan dan kita paham alhamdulillah itu sudah Nikmat, ketika kita paham misalnya Oh pendapat yang kuat, berarti baik Namun itu bukan berarti Kita telah mencapai Ya, derajat istihad Dalam masalah tersebut Tapi karena kita Mengikuti pemahaman Pesih penulis, kita belum di, Diajak diskusi oleh orang lain Nah, gimana kalau begini Kalau kita bisa Ya, mengimbangi Maka itu berarti kita memang Mendapatkan ya kemampuan istihad Dalam masalah tersebut Namun kalau kita tidak bisa Itu berarti kita masih mengikuti orang lain Makanya ya Para ulama mereka menyarankan Untuk orang yang belajar Ingin belajar secara sistematis Secara teratur Ini khusus bagi penuntut ilmu syari Yang ingin belajar secara teratur sistematik, Maka belajarlah dari satu kurikulum Tertentu dulu dalam rangka untuk Supaya Belajarnya ya Mudah Namun Ini dalam rangka untuk belajar Bukan dalam rangka untuk beramal Bedakan Bedakan ya Belajar kurikulum tersebut Mengikuti madhab tertentu Yaitu mengikuti guru tertentu Apakah guru yang Mau kita ikuti Imam Syafi'i Atau Imam Ahmad Atau Imam Malik Atau Imam Abu Hanifah itu berguna untuk supaya kita bisa menaiki tangga istihad. Namun ketika kita beramal, kalau kita masih pemula, masih belum ya, bisa memilih mana yang lebih kuat di antara pendapat Imam Syafi'i atau Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Ahmad, maka untuk beramal kita harus tanya kepada ya, ulama yang masih hidup, ulama zaman ini atau ustaz ya, yang yang bisa memilih pendapat mana yang lebih kuat. Mengapa? Karena ini sama saja seperti riset e, ilmu umum. Bisa jadi dalam sebuah permasalahan Imam Syafi'i tidak mendapatkan hadis tertentu, sehingga beliau, ya, memberikan kesimpulan hukum tertentu. Tetapi setelah adanya, ya, setelah berlalunya zaman. Setelah diadakan riset bahas maka ya ternyata ya perbendaharan hadifnya makin lengkap makin dikumpulkan oleh para ulama ternyata seandainya Imam Syafi'i hidup di zaman itu yaitu di zaman ini maka bisa jadi beliau berubah pendapat. Nah, bisa jadi pendapat yang benar, lebih benar di sisi Allah Subhanahu wa taala malah pendapat yang tidak dipilih oleh Imam Syafi'i. Gitu kan? Karena apa? Karena riset terus berjalan. Ya. Bisa terus berjalan Maka untuk beramal Karena kita beramal Kita harus beramal sesuai dengan pendapat yang Dianggap benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan Jadi untuk beramal Kita harus Ya bertanya Kepada ulama Di zaman ini Ya Yang memiliki kemampuan istihar Contohnya misalnya siapa Tentunya tidak membatasi Namun Ya di antara ulama mustahil ya di zaman ini Syaikh bin Ba Syaikh Taibin Syaikh Al Bani Syaikh Fauzan banyak sekali Syaikh Safri banyak sekali tidak membatasi ya banyak di antara banyak lain di antara mereka selain mereka yang mencapai derajat istihaq ya gunanya apa gunanya adalah karena riset berjalan terus kita bisa mengetahui mana pendapat yang e, sesuai dengan apa namanya sesuai dengan perbendaharaan hadis yang lebih lengkap akan tetapi untuk belajar maka tetap gunakan kurikulum Imam Syafi'i. Jadi kita beri catatan, kita belajar dengan menggunakan kurikulum tertentu, mazhab tertentu Imam Syafi'i misalnya karena ini bisa itulah mazhab yang yang umum. Kemudian kita beri catatan, misalnya dalam masalah ini Imam Syafi'i berkata ya batal wuduhnya untuk menyentuh kulit istri. Oh ternyata setelah ditanyakan kepada ulama atau ustaz kita yang bisa mengakses kitab-kitab para ulama mustahid atau bahkan misalnya jika ada di antara ustaz kita yang mencapai derajat istihad ya maka kita amalkan pendapat tersebut ya. jadi beda kan antara belajar menggunakan kurikulum dengan belajar untuk beramal beda sehingga ketika kita belajar dengan cara ini ya ketika kita makin lama belajar makin lama kita bisa menentukan mana pendapat yang lebih kuat sehingga pada titik tertentu kita sampai pada fase di mana kita bisa menganalisis sendiri berada di fase tengah-tengah antara muqallid dan mustahid mustahid belum muqallid enggak juga ada fase seperti ini Ya, Jadi Mustahid belum Namun Mukolin Ya gak mukolin 100% banget gitu ya Masih apa Karena sudah belajar jadi ada Bekal untuk mengetahui Mana pendapat yang lebih kuat Maka di, di saat itu Kita bisa mengikuti Mana pendapat yang lebih kuat tersebut Jadi Tidak usah bingung Kalau misalnya kita di sini, misalnya kita mengenal banyak ulama, Syaikh Ibnu Bas berpendapat begini, Syekh Thaimin berpendapat begini, Syaikh Al-Albani berpendapat begini, ya. MUI berpendapat begini gitu kan. Kemudian e, dewan fatwa lain berpendapat begini dan seterusnya. Maka ya kita ikuti mana pendapat yang lebih kuat berdasarkan ya, bekal ilmu yang selama ini telah kita punya. Ya. Kira-kira mana pendapat yang lebih kuat menurut menurut bekal ilmu yang selama ini kita miliki. Jika memang sampai kita menelitinya tidak bisa, tidak kunjung bisa untuk menentukan mana pendapat yang lebih kuat, ikuti orang yang lebih kita percayai. Nah. Ya, ikuti orang yang lebih kita percayai. Sebagaimana dibahas oleh saya saat Bin Nasir Sastri dalam salah satu kitab beliau, ya, seandainya kita masih belum mencapai derajat musta'li masih mukallif atau masih di fase pertengahan. Kemudian kita dihadapkan pada perbedaan pendapat yang banyak. Kita mau beramal. Kalau untuk belajar kurikulum kan jelas gitu kan. Apa pendapat mazhab Syafi'i? Nah, jelas gitu kan. Tapi kalau mau beramal kita harus nanya ke ulama di zaman ini, ya. Maka kemudian permasalahan berikutnya adalah ulama-nya banyak yang mustahil Masing-masing berbeda pendapat. ya. Maka kita harus berusaha untuk mencari. Mana yang pendalilannya lebih kuat. Menurut bekal ilmu kita yang selama ini kita miliki. Walaupun kita masih banyak keterbatasan. Walaupun kita masih pertengahan. Atau bahkan bukoli. Kira-kira mana pendapat yang lebih logis. Dalilnya lebih masuk. Nah. Kalaupun misalnya sampai mentok kita masih belum bisa memahami, pilih orang yang lebih kita percaya dari segi ilmu dan dari segi ketakwaan. Ini ya e, kaidahnya yang disebutkan oleh Syekh Samin, Syekh Sastri, Syekh Bin Bas, ini kaidahnya. Ya. Seandainya salah pun maksudnya seandainya kita memilih pendapat yang itu tidak dianggap pendapat yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melakukan apa yang kita yang wajib kita lakukan, yaitu Fasalu ahla dzikri ingkutm la ta'lamun tanyakanlah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fattaqullaha mastata'tun. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan inilah kemampuan kita. Kemampuan maksimal kita saat ini, gitu kan? Ya. Jadi uh, itulah uh, apa namanya? Pemahaman yang benar tentang haruskah aku bermadzhab harus untuk mempelajari ya fikih atau ilmu syar'i secara mudah, secara terstruktur, secara sistematis, namun tidak untuk fanatik terhadapnya. Namun untuk beramal kita harus bertanya kepada ulama yang mustahid, ya mana pendapat yang lebih kuat? Apakah pendapat mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Ahmad atau mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Abu Hanifah? Tidak ada orang Bahkan orang Indonesia sekalipun ya. Yang katanya Syafi'iyah tulen Tidak ada yang menggunakan Madhab syafi'i di dalam seluruh permasalahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bahkan ulama-ulama Nusantara Di Indonesia ini Dalam sebagian permasalahan mereka Menguatkan pendapat lain Karena memang itulah Tugas orang mustahil, dia harus menguatkan pendapat yang lebih kuat Jadi salah jika kita ber, Berpendapat ber, ber, Berkeyakinan Bahwa kita harus 100% disiplin pada Madhab tertentu Itu kesalahan. Contohnya misalnya madhab, di, di madhab Imam Syafi'i Kalau misalnya kita belanja Kemudian misalnya Kita belanja gimana ya Kalau di supermarket, nasi barang Kemudian tit ada harganya. Pengen kasih uang, kasih kembalian, selesai, beres gitu kan? Apalagi kalau misalnya di luar negeri sana ada kasir otomatis. Ya, jadi tidak tinggal kita sendiri yang melakukan tit tit tit gitu kan. Kemudian ada angkanya harganya. Kemudian kita ambil plastik kresek sendiri kemudian pulang. Ini tidak sah menurut Imam Syafi'i. Harus ada lafad ijab kabul. Harus ada lafad, saya mau beli ini. Ya, saya jual ini kepada anda. <laughs> Kalau tidak ada lafad itu dua-duanya, maka barang tersebut haram bagi kita. Uang yang kita berikan haram bagi dia. Karena jual belinya tidak sah. Harus ada lafad, saya mau beli ini dari anda. Ya, berapa harganya? Oke, okay, saya jual kepada kamu harganya ini. Kamu terima enggak? Ya, saya terima. <laughs> Kalau tidak ada itunya, tidak sah menurut imam. Syafi'i Almarhumahul Takalal. Kira-kira semuanya disiplin dengan ya. pendapat ini, kan? Ya. Nggak ha? <laughs> ada. Ya. Mau contoh lain? <laughs> Banyak sekali ya. <laughs> Jadi Mazhab itu bukan untuk dijadikan fanatisme. Agar <laughs> tetapi para ulama membukukan Mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad untuk kita belajar supaya mudah, supaya cepat menjadi mustahid. Bukan malah jadi ajang permusuhan. Bukan malah jadi ajang saling mencaci maki. Atau misalnya saling tunjuh, kamu melakukan pendapat bukan mazhab Syafi'i." Kira-kira ya. orang lain boleh tidak untuk berlajar fikih menggunakan kurikulum lain, kurikulum Imam Ahmad misalnya, kurikulum Abu Hanifah, kurikulum Imam Malik, boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, karena itu untuk belajar fikih secara kurikulum seperti kita bilang, ya kan? dan ini adalah masalah fikih yang kita katakan tadi bahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda barang siapa mustahid yang benar maka dapat dua pahala, mustahid yang salah dapat satu pahala. Artinya tidak ada daerahnya itu abu-abu, bukan hitam putih. Bisa jadi yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pendapat mazhab lain selain mazhab Imam Asy-Syafi'i. Namun tidak dipungkiri kalau kita belajar kurikulum menggunakan kurikulum Imam Syafi'i, maka itu lebih ya diuntungkan kita lebih diuntungkan karena memang mayoritas orang-orang di Indonesia menisbahkan dirinya kepada kurikulum Asy'ari. As Jadi ketika kita mengajarkan fikih secara kurikulum juga gitu kan dengan menggunakan kitab-kitab Syafi'i, menggunakan kurikulum Imam Syafi'i, maka dakwah kita menjadi lebih mudah. Maka ini adalah salah satu keutamaan dari mempelajari kurikulum menggunakan kurikulum Imam Syafi'i. Ya, namun sekali lagi untuk beramal ya harus bertanya kepada ulama mustahid zaman ini bukan bukan pendapat Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i hidup 1200 tahun yang lalu kan tapi ya maka ya insyaallah ini adalah uh, pendapat yang paling kuat yang paling apa namanya sesuai dengan dalil-dalil sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala tentang permasalahan Madhab, bermadhab ya, Bermadhab adalah Belajar menggunakan kurikulum ya, Tidak peduli Sebagaimana kita Memasukkan ya, Anak kita ke sekolah misalnya Sekolah ini menggunakan kurikulum begini Sekolah yang lain menggunakan kurikulum yang lain Apakah harus tawuran antar sekolah? <tid> tidak tawuran Jangan tawuran antar sekolah Sama-sama ingin pintar Sama-sama ingin menimba ilmu Maka tujuannya sama Namun dengan kurikulum yang berbeda Tidak masalah Ya Jadi uh, Insya Allah ini adalah uh, Yang bisa kita sampaikan Dalam permasalahan ini ya Terutama ya uh, Satu hal Terakhir yang ingin kita sampaikan adalah Setelah kita mengetahui hal ini Maka kita harus Ya maka kita mengetahui bagaimana cara belajar secara sistematik untuk ya pendidikan kita selanjutnya. Kita harus belajar ilmu syar'i, ilmu fikih ya, secara sistematik menggunakan kurikulum tertentu. Ya, satu kurikulum terlebih dahulu, baru kemudian makin lama kita dihadapkan pada perbedaan pendapat yang banyak tersebut setelah kita masuk meniti tangga ya, masuk ke level yang lebih tinggi. Ya. Ya, Semoga eh, Yang kita sampaikan ini bermanfaat Terutama untuk ya, Proses belajar Kita ke depannya Ini penting Sebenarnya kita katakan Perbedaan cara belajar Di antara dua orang yang memiliki kemampuan kognitif yang sama Maka hasil akhirnya nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya Itu akan berbeda Bisa berujung pada Perbedaan antara yang satu bisa menjadi mustahil Yang satu tidak Baik, Kita kembalikan kepada Ustaz Rajendra Jaza Kulahair Baik, jaza Kulahair kita ucapkan kepada Mas Andi Oktavian yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua Waktu kita sudah habis Tapi kalau ada yang ingin bertanya Uh, kita persilahkan ya kalau enggak ada kita tutup ya tapi kita sampaikan bahwa bis, uh, nanti sore insyaallah beliau akan ngisi lagi di Masjid Muhajirin ya Muhajirin Condong Catur maghrib sampai dengan Isya dengan tema uh, wahai kaum muslimin Belajarlah akidah ya karena akidah itu penting. Kira-kira seperti itu namanya judulnya. Ada pertanyaan? Ya. Sa silakan, silakan langsung. 1 2 Masih ada lagi? Ibu-ibu, silakan yang ibu-ibu boleh tulis. Ya, boleh tulis. Kan enggak ada mic-nya nih. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak saya dulu ke depan itu menggunakan masyarakatnya sapi terus teman raja salman berapa itu berubah sekarang ini menjadi mengikuti masyarakatnya kembali hmm. nah bertolak dari itu bahwasannya kita itu katanya eh tiba kepada Rasul hmm. Rasulullah itu kan ustad kecil di taraf sapi itu di Pemakamannya itu di Turki ada di mana dia? Nah, sebenarnya bagaimana Pak Muni? Apakah mungkin berbeda masab? Setelah dia itu atau alasannya itu kenapa dia harus memutuskan menggunakan masab yang Ahmad dulu menggunakan masab yang sapi? Ya. Pertanyaan yang bagus. Silakan Mas Sandi. Ya. Semaketawan kami. Tunggu. Uh, Daerah Hijaz Atau daerah yang saat ini Saudi Arabia Sejak zaman dulu Atau misalnya Sejak zaman Imam Nawawi bahkan 600an Hijriah 600an Hijriah itu 1200an Masehi Sudah lama sekali ya Jadi kalau ada tahun Hijriah Konversikan ke Ubahlah ke tahun Masehi Untuk kita bisa mengetahui seberapa lama itu tahun itu. 600 hijrah itu 1200 tahun 1200 bayangkan. Antum sudah lahir pun. <laughs> Maka yang kami tahu daerah di Hijaz itu memang mayoritas memang sudah Hambali. dan mendekati Abad-abad belakangan, tentunya daerah Makkah, tentunya daerah makkah Madinah karena itu daerahnya kaum muslimin, kaum muslimin haji kesana, umroh kesana, begitu kan, mengunjungi ya, masjid Nabawi. Maka tentunya ulama yang ada di sana tidak hanya ulama Hanabila, Hamali, ada juga ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah ulama Syafi'iyah. Misalnya ada ulama lokal Indonesia yang diminta ngajar di sana, misalnya, ya. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi misalnya An-Nawil ya. Al Bantani Mereka menemukan syafiqiyah Mengajar di Masjidil Haram ya. Di Makkah Maka ini bukanlah Suatu yang uh, Mengherankan karena memang Di sana percampuran seluruh banyak orang Makkah Madinah Banyak orang dari kaum muslimin Dari seluruh negeri kaum muslimin pergi ke sana untuk haji dan umrah Dan di sana zaman dulu Belum ada transportasi yang bagus nggak bisa tuh haji atau umroh hanya satu minggu <laughs> ya selesai prosesi umroh sore ini langsung ke Madinah besok paginya langsung ke pulang ke Indonesia nggak bisa harus jalan kaki dulu <laughs> naik unta dulu gitu kan ya. jadi lama ya di sananya jadi memang banyak uh, Ulama-ulama dari lintas mazhab di Makkah, di Madinah. Bahkan ada masa dimana Masjidil Haram itu sholat berjamaah di sana diadakan empat kali, azannya empat kali, ikomahnya empat kali, sholat jamaahnya empat kali. Ada daerah khusus untuk imam dan jamaah Hanafiyah. Ada ada tempat khusus untuk imam dan jamaah Malikia, ada khusus untuk Syafi'iyah, ada khusus untuk Hanabila, Hambali. Yang pertama Hanafiyah dulu sholat, azan, ikomah sholat, kemudian orang Malikia, azan, ikomah sholat, kemudian Syafi'iyah, azan, ikomah sholat, kemudian Hambali, azan, ikomah sholat. Ini perpecahan, tidak bagus, ya, tidak, tidak bagus. Kalau seandainya kita adalah orang yang memiliki kekuasaan di situ, yaitu pemerintah di situ atau raja di situ wajib bagi kita untuk membenahi hal ini supaya kaum muslimin tidak terpecah adanya empat ikomanya empat dalam satu masjid jamaahnya empat bayangkan ketika kita memiliki kekuasaan kita harus menertibkan dan itulah yang dilakukan oleh raja arab saudi saat itu dan mengapa beliau memilih mazhab hambali karena memang sejak dulu Daerah itu memang sudah Mazhab Hamali. Namun sampai saat ini ulama-ulama Syafi'iyah bahkan sekolah eh, sekolah Syafi'iyah di di Makkah tetap ada, tetap berjalan, sebagaimana biasa. Tidak tidak ada perbedaan. Cuma hanya eh, apa namanya praktek yang seperti agan, seperti ikoma, seperti misalnya sholat eh, id berapa jumlah takbiran takbir tambahan, gitu kan? itu dibakukan udah kita pakai hambali supaya imamnya nggak bingung satu ditunjuk cuma imam satu kemudian dia harus menentukan saya harus ikut pendapat mana <gih> ditentukan hambali ya karena imam abu hanifah takbir tambahannya setiap kali sholat id it, itu ya bukan sebelum fatihah tapi setelah surat pendek bayangkan Takbir ya salat Id baca doa iftitah baca Al-Fatihah baca surat pendek baru takbir tambahan. Itu pun jumlahnya bukan tujuh Kemudian rukuk sujud bangun lagi rakaat kedua. Kemudian langsung baca Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek, kemudian takbir tambahan. Beda sekali kan dengan dengan Syafi'i. Ya. Ya, maka untuk menertibkan Dipilih mazhab yang memang sudah berlangsung sejak lama. Yaitu hambar. Maka itulah yang terjadi. Jadi, ee, apa namanya. Dan tidak ada masalah. Orang yang memang dari awal memang mazhab syafi'i di situ Belajarnya memakai kurikulum syafi'inya. Atau mengajarnya memakai kurikulum syafi'inya. Seperti Syaih Ahmad Khotib. Syaih Nawawi. Atau murid-murid mereka. Tetap dipersilahkan untuk mengajar syafi'inya. Malikiyah, hanafiyah Bahkan sekolahnya masih ada. ya Masih mengajar mengajari murid-murid buka penerimaan santrinya gitu ya di Makkah ya jadi alhamdulillah tidak ada masalah nah baik ya silakan mas Iqbal Sani nih ya silakan padahal apa bedanya madhab dengan manhaj Oh ya iya terus pertama istilah madhab lebih digunakan untuk mengacu pada permasalahan fikih, ya. sedangkan permasalahan, eh, sedangkan istilah menhajj lebih digunakan untuk mengacu pada permasalahan akidah dan ya bagaimana beragama, bagaimana memahami agama secara secara luas, secara umum, nggak hanya fikih saja. Contoh yang misalnya. Uh, ada manhaj ya mengikuti pemahaman generasi terdahulu yaitu as-salafus saleh yaitu mengikuti manhaj mengikuti pemahaman generasi terdahulu dalam memahami dalil baik itu dalilnya dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih atau dalam masalah adab atau dalam masalah tafsir ya, pokoknya mengikuti pemahaman generasi terdahulu apa yang dikatakan sahabat kita ikuti, apa yang dikatakan tabiin kita ikuti. Baik dalam masalah akidah, fikih dan seterusnya. Maka ini adalah manhaj. Bandingannya adalah manhaj. Misalnya Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal. Dia tidak mau mengikuti pemahaman sahabat misalnya. Karena tidak masuk di akal. Jadi ini bisa merembet ke masalah akida, ya. Itu manhaj. Kemudian akan tetapi mazhab, mazhab itu adalah, ya, kurikulumnya ulama mustahid dalam masalah fikih nah, sudah mengurucut sekali pada masalah fikih saja. Tentunya dalam masalah fikih pun kita harus bermanhaj dengan manhaj yang lurus yaitu mengikuti pemahaman. Generasi terdahulu atau asalafus As soleh. Misalnya, dalam suatu masalah, disebutkan dari zaman sahabat Tabiin dalam masalah tersebut ada dua pendapat. Perbedaan pendapat, misalnya. Yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunnah. Atau yang satunya bilang wajib, yang satu bilang haram. Yang satu bilang batal wudhunya, yang satu bilang enggak batal wudhunya, misalnya. Ketika kita mengetahui ada dua pendapat dalam ketiga munculkan, misalnya pendapat satu bilang dua bilang sunnah nggak boleh kita misalnya oh saya sudah mencapai, saya menyimpulkan dari ayat dan hadisnya makruh padahal kan tabiin cuma ada dua wajib sama sunnah siapa pendapat ketiga begitu kan ini dia dalam Fikihnya tidak bermanhaj, mengikuti manhaj as asal kusol atau manhaj generasi terdahulu. Ya, bikin pendapat baru itu masalah, itu maksudnya. Ya, menggunakan akalnya, tidak peduli seberapa banyak hafalan dia, tidak peduli seberapa fakih dia, ketika dia memunculkan pendapat ketiga, walaupun itu dalam masalah fikih, di mana di situ hanya hanya ada dua pendapat sejak zaman dahulu, maka ini adalah kesalahan, ini penyimpangan dalam masalah manhaj. Nah, Walaupun ini invisi, ya. jadi uh, kita harus hati-hati. Ya, gampang saja, yaitu kita kita cukup apa namanya uh, batasi istihad kita di dua pendapat yang tadi. Kalaupun kita beristihad kemudian memunculkan pendapat yang ketiga yang itu tidak ada salafnya, tidak ada pendahulunya karena salaf itu pendahulu, maka itu berarti kita masih, ya ya masih belum bagus istihadnya gitu ya belajar lagi gitu kita beristirahat kemudian munculkan pendapat ketiga apalagi keempat gitu nah berarti nggak beresan tuh sama seperti hadis misalnya kita belajar hadis merujukkan memilih pendapat hadis ini e, misalnya doif ternyata perbedaan pendapat di kalangan ulama ya kalau nggak sohi hasan kita bilang dhaif gitu kan. Dari mana antum gitu kan? Ini manhajnya menyimpang berarti. Ya, dalam masalah itu gitu ya. Dalam masalah itu. Karena bisa jadi karena penyimpangan manhaj bisa sistematik, bisa cuma kasuistik, ya. Dan semuanya sama-sama salah. Ya. Maka itulah perbedaan antara mazhab dan manhaj. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Berarti kesimpulannya tadi kalau boleh yang ketiga itu pendapat yang ketiga lebih pintar berarti ya Dari pendapat yang pertama dan yang kedua Manhats yakni cara atau sikap beragama yang benar ya Seth ya Kita bacakan sekarang kembali ke Ibu-ibu terakhir ya, terakhir ini sudah waktunya sudah gelinding Ada pertanyaan yang bagus dari Umahat atau Ahwat di atas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz saya ingin bertanya Selama ini saya menjadikan dua mashab Dua mashab Sebagai Satu mashab Maksud saya maaf Mashab Tulisannya kecil dan kertasnya kecil Mashab selagi dasar kehidupan sehari-hari sebagai. sebagai dasar hidupan sehari-hari karena waduh karena mengikuti satu masab saja saya serasa tidak sanggup karena ada beberapa yang saya anggap berat untuk mengikutinya jadi dia mengikuti dua masab satu tapi akhirnya kewalahan karena dua-duanya dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap yang sebaiknya saya e, lakukan Apakah tetap menggunakan dua mazhab atau seperti apa mohon penjelasan dan nasihatnya Padahal. Ya Dalam masalah ini Para ulama telah mewanti wanti kepada kita untuk tidak mencari ruksoh dari setiap mazhab apa itu maksudnya? Tidak mencari keringanan dari setiap madhab. Misalnya dalam sebuah permasalahan, madhab syafi'i berkata haram. Wah berat ini. Kita cari madhab lain yang berpendapat makruh <laughs> atau mubah. Atau madhab syafi'i bilang wajib. Wah berat ini. Kita cari yang pendapatnya sunnah <laughs> atau mubah. Ini namanya. Mengambil ruh dari setiap mazhab Dan ini dicela oleh para ulama ya. Yang harus kita lakukan adalah ya Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa Mazhab itu kurikulum untuk kita belajar sistematik Untuk kita beramal Untuk kita beramal Kita harus bertanya Kepada ulama Mustahil atau minimal ustaz Yang bisa jadi ustaz itu juga mustahil Atau minimal ustaz tersebut bisa berinteraksi langsung dengan ulama musaid yang hidup di zaman ini. Ya. Jadi maksudnya bisa kalau misalnya ustaz tersebut tidak tahu dia bisa nanya langsung ke ulama gitu maksudnya. Kita harus nanya. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita baca dari kitab mazhab, misalnya Imam Syafi'i berkata hukumnya ini. Itu tidak pas kondisinya bagi kondisi kita yang sedang kita alami Dan ini yang banyak terjadi Betapa banyak Di kitab-kitab kita mazhab Hukumnya dibilang hukumnya haram ya, Berat gitu kan Haram Namun Kita tidak tahu bahwa ternyata Kalau seandainya kita nanya ke ustaz atau ke ulama Kemudian kita jelaskan kondisinya Ternyata hukumnya tidak haram Namun yang penting adalah kita harus nanya, jelaskan kondisinya, itu dia. Kalaupun seandainya setelah nanya tetap dijawab haram, <laughs> gitu ya. maka kita harus tetap melaksanakan hukum tersebut walaupun itu berat, ya. walaupun itu berat. Adapun misalnya sesekali misalnya kita tergelincir tidak tidak bisa melaksanakan hukum tersebut. Maka mengetahui metodologi yang tepat Lebih baik daripada Kemudian tergelincir Lebih baik daripada Mengambil metodologi yang salah Yaitu mencari keringanan dari masing-masing mazhab tadi Kemudian Melaksanakan yang paling ringan ya. Lebih baik kita mengetahui bahwa Kita mengakui kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Saya belum bisa melaksanakan hukum ini ya Allah Bantu hamba Untuk bisa melaksanakan hukum ini Ya, itu lebih baik daripada kita terjerumus pada metodologi metodologi yang salah. Karena metodologi yang salah bisa mengakibatkan kesalahan secara sistemik. Di banyak masalah nanti yang lain-lain kita bakal tergelincir pada kesalahan. Akan tetapi kalau kita mengetahui metodologi yang benar dengan niat ikhlas, gitu kan? Inilah metodologi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati kita ya, dan memudahkan hati kita untuk melaksanakan apa yang Allah ridhoi tersebut. Ya, maka ini jawaban dari kami. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Dan waktu kita sudah habis, sebelum kita tutup, mohon sedikit memberikan kesimpulan atau sedikit statement tentang pertemuan kita pada Kesempatan kali ini tentang Permasalahan, perlunya Atau butuhnya kita Apakah kita butuh bermazhab atau tidak Mohon sedikit kesimpulan Dan kesimpulannya Ya Sebagaimana kita telah jelaskan tadi Kita dapatkan kesimpulan bahwa Kita belajar mazhab Untuk menjadikannya sebagai Kurikulum ya, Untuk mempermudah belajar kita Sehingga kita bisa menaiki tangga ilmu Dengan mudah Ya, sebagaimana ini adalah metodologi yang digunakan oleh para ulama sejak zaman dahulu sehingga mereka bisa menjadi mustahid. Tidak diketahui ada ulama mustahid satu pun di 1400 tahun sejarah Islam yang tidak mengikuti kurikulum mazhab untuk mencapai derajat istiah. Tidak diketahui sama sekali. Semuanya mengikuti kurikulum satu dulu, satu mazhab dulu baru ya. Baru kemudian melakukan studi fikih perbandingan mazhab. Kemudian, itu untuk belajar secara teratur dan sistematik. Akan tetapi untuk beramal, maka kita harus bertanya kepada ulama mustahid, bertanya kepada ustaz. Kenapa? Karena dua alasan. Karena yang pertama, ya, riset terus berjalan, penelitian terhadap masalah-masalah ilmu syar'i terus berjalan. Hadith yang dulu tidak diketahui statusnya Sekarang sudah Sama-sama dibahas oleh para ulama 1400 tahun ya Jadi hasil penelitian ini Membuat ya Pemahaman kita terhadap Ilmu syarih ya, Lebih uh, mudah Tentunya pemahaman ulama zaman dulu Lebih tinggi daripada pemahaman ulama zaman ini Namun ulama zaman ini dimudahkan Dengan akses informasi yang lebih Yang lebih mudah, yang lebih luas ya Itu maksudnya Kemudian alasan yang kedua, yang ini yang lebih e, utama, yang lebih dominan adalah karena bisa jadi ulama zaman dulu memaksudkan e, hukumnya tersebut atas kondisi dan kebiasaan dan apa yang dibayangkan oleh ulama di zaman itu, yang bisa jadi berbeda kondisinya dengan kondisi kita saat ini. Ya. Jadi untuk bisa menerapkan kaidah Ilmu syari dengan benar Terhadap kondisi kita saat ini Kita butuh mustahid yang hidup di Zaman ini Supaya ya Menggunakan kaedahnya Tepat sesuai Kebiasaan, sesuai ya Kejadian atau peristiwa yang terjadi Saat ini Itu mengapa dalam beramal kita harus Bertanya kepada Ulang mustahid atau mustahid Selama kita belum bisa Ya memilih sendiri pendapat mana yang lebih kuat. Kalau kita sudah bisa memilih sendiri, maka pilihlah sesuai dengan bekal ilmu yang telah kita pelajari selama selama ini. Nah. Baik, jasa keleher kita ucapkan kepada Ustadz Andi Oktavian Latif yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan semua yang